Ha! Dan is daar Goyang bareng dan misa. Ini ditunggu juga buat raja sawernya ya Om ya? ya. Pasti dong. Kayaknya belum panas ini suasananya. Selamat malam teman-teman yang pecan hadir. Makasih makasih. Selamat malam semuanya.